Mitra bisnis, pemprov DKI menargetkan akhir 2010 nanti kawasan wide area di Jalan Sudirman Tamrin bebas dari papan reklame. Aturan itu tidak hanya terbatas pada papan reklama dalam bentuk billboard, tapi juga reklama yang terpasang di jembatan penyeberangan, halte, maupun yang berada di atas pos polisi. Keputusan diambil guna menyelaraskan peruntukan wilayah yang sejalan dengan tata ruang kota. Menurut Pemda, negara-negara maju juga sudah menjalankan aturan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Utama Jayaet, Hendra Prastowo. Pak Hendra, bagaimana komentar Anda? E, pada prinsipnya kami setuju dan mendukung rencana Pemda untuk e, melaksanakan kebijakan white area di jalan itu, Pak. Tapi tentu e, boleh dikecualikan, misalnya, Pak ya, ada nama gedung, ya, gedung ada gedung atau nama hotel ada nama mall itu, ya sebaiknya tetap diberikan izin, Pak, agar. Konsumen yang akan menuju ke, ke lokasi itu tidak sulit mencarinya. Misalnya, kayak hotel dari Pasifik. Kalau tidak boleh ada sign it, wah ya orang repot, Pak. Gitu. Loh, memang peraturannya seperti apa, Pak? Tentu yang dimaksudkan ini adalah reklame tumbuh, Pak ya. Jadi ada tiang sendiri, Uh, tidak menyatu gedung gitu loh pak. Jadi kalau yang nempel gedung, misalnya kan apa nama gedung atau nama kantor atau nama mall uh, sebaiknya tidak tidak di, di, termasuk dalam larangan ini pak. Jadi peraturan itu harus jelas jelas uh, dan tidak multitafsir gitu loh pak. Memang belum ada sosialisasi ya pak? Dalam waktu dekat Pemda akan mengeluarkan perkub ya peraturan geber, uh, gubernur tentang reklama yang terbaru. Selama ini kami juga sudah Diikut sertakan dalam uh, pembahasannya ya sudah ada beberapa revisi dan itu saya dengar sih dalam waktu yang tidak terlalu lama akan keluar dan di situ yang kami harapkan ada kalau istilahnya kita sebut 3T ya. Satu adalah tepat syarat, kedua tepat waktu, dan ketiga tepat biaya. Artinya kalau tepat syarat, kalau syaratnya ada 10, 10 yang kita kita penuhin ya sudah berarti memenuhi syarat ya. Tidak ada ada syarat-syarat tambahan lain gitu lah Pak ya. Kemudian tepat waktu, nah ini yang paling penting buat kami Pak. Karena kami kan juga mempunyai komitmen dengan pihak ketiga dalam hal ini klien ya. Jadi kalau tidak ada kepastian mengenai waktu, kami juga sulit untuk bicara dengan klien. Menjanjikan sesuatu yang tidak ada kepastian kan sulit Pak. Dan ketiga adalah tepat biaya. Jadi betul-betul biaya sekian ya sekian, tidak ada biaya lainnya gitu. Jadi persaingan usaha jadi lebih sehat gitu Pak. Demikian Hendra Prastowo dan saya Rizal Andika.